Selamat sore Pak Roy Halo selamat sore Iya silahkan komentar Anda Pak Ya saya pikir kalau soal、uh, Bajak pembajak itu Itu hak dari masing-masing pihak Dalam arti l a a m kalau karya mau pindahkan juga itu gak bisa ditahan Yang penting sekarang adalah Bagaimana masing-masing perusahaan itu memperbaiki intern ya Bu Jadi jangan ada pesan bahwa Satu perusahaan itu memberikan misalnya Remunerasi yang bagus Sementara t i a p lain itu memberikan sistem remunerasi Mungkin yang jauh di bawah standar Atau bahkan マーティーバーです。 イニカロにーファン、イニカロアタクロカリアワンビソんィンダイトカナガんニャカナマサにジアジアジアヤカヤカロマリカンブリカンジュコンサイラザカリアワンガガディンダ パハン Yang sekarang membajak seandainya karyawannya dibajak gitu Gimana perasaannya gitu Itu aja sih Bu Baik,、ya. terima kasih Pak Jimmy Saya beralih ke Pak Ferry, selamat malam Selamat malam s i l a k a n Pak Ya Allah saya sih memang ini berkaitan dengan kesejahteraan ya Jadi kalau mau dibuat standarisasi di masing-masing bidang sih memungkinkan juga Atau kalaupun di beberapa bidang membuat suatu r s r a t kontrak gitu Bu j a d i、hmm. Untuk ikatan berapa tahun tidak boleh Pindah ke pekerjaan Yang dibidang yang sama、uh -huh. ya, Saya pikir itu yang terbaik, terima kasih Terima kasih Pak Ferry Pak Ahmad selamat malam、Malah. Bagaimana kebenturan n d a Pak Ahmad Baik,、uh, ini sih sudah saya dengar ya Beberapa yang lalu gitu ya Dan saya juga apa、uh, Nanya juga tuh ke teman-teman yang kerja Di sekretar i、uh, s Tanggapan mereka sih ada Rata-rata、uh, begini、uh, Apa? Untuk baca-membaca ini memang masalah etika, begitu kan. Tapi juga dari pihak perusahaan yang d i b a j a juga semestinya koreksi diri, begitu. Apakah kesejahteraan mereka terpenuhi, begitu kan. Nah, kalau itu terpenuhi juga kan mungkin mereka mau pindah juga. Mungkin mereka berpikir ulang, begitu ya. Jadi, kembali lagi, satu itu masalah kode etik saja. Kalau dibikin undang-undang ya gimana, gitu kan. Yang kedua, masalah kesejahteraan daripada karyawannya itu ya mungkin yang harus di... Dikoreksi ya Pak, di, lebih diperhatikan, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamad. Pak Baiki, selamat malam. s m a l a m s i l a k a n Pak. Kalau bajak, namanya bajak-bajak laut. Kayak rampok lah Bu.、Uh -huh. nah, itu nggak boleh, k a r e n ada kode etiknya. Gitu aja Bu ya. Baik.